Zdarlun, berita malam medisi hari ini, Sabtu 22 Juli 2017, dibacakan Ardiansyah. Belasan boca di Aceh Utara, diduga keracunan bak bakar. Kajari Singkil, tangani dua kasus korupsi dana desa. Binas pendidikan direnakan, terapkan sekolah 5 hari. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Ceram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimbabase 90,1 FM Loks Maweng. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudah lun, sebanyak 17 anak-anak di Desa Simpang 3 Aceh Utara diduga keracunan bakso bakar. Mereka dibawa ke Puskesmas setempat karena mengalami muntah dan pusing. Kapolsek Langkahan Ibtu Sudiarno mengatakan ada 17 anak yang mengalami gejala pusing, mencret, dan muntah. Dari keterangan awal diduga mereka keracunan penganan jenis bakso bakar. Dari informasi yang dihimpun, anak-anak yang mengalami gejala keracunan setelah membeli bakso yang dijual pedagang keliling pada Jumat kemarin. Selang beberapa jam kemudian orang tua anak tersebut mulai panik melihat anaknya muntah-muntah. Korban semakin bertambah sehingga harus dibawa ke Puskesmas Bakhtia dan Tanah Jambuayi. Sebagian korban menurut Saleh sudah pulang dari Puskesmas. Kapolres Saci Utara KBP Untung Suryanata menegaskan telah mengamankan sampel makanan yang diduga dijual untuk diteliti. Sudarlun Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tangani dua kasus dugaan perkara korupsi dana desa. Masing-masing satu perkara di Kabupaten Aceh Singkil dan satunya lagi di Subul Salam. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Irwansa mengatakan laporan permasalahan dana desa banyak diterima pihaknya. Namun yang bisa ditindaklanjuti sejauh ini hanya dua laporan. Penanganan dugaan korupsi dana desa tersebut telah masuk dalam tahap penyelidikan dan penyidikan Irwansa mengatakan pihaknya tetap mengedepankan upaya pencegahan perkara korupsi untuk dana desa yang mengajak pemerintah daerah bekerjasama dengan pihaknya melakukan sosialisasi serta pengawasan kepada aparat desa. Kajari juga mengungkapkan perkara yang ditangani pihaknya saat ini didominasi narkoba, sementara diurutkan kedua pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan. Sejalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Biren mulai Senin 24 Juli akan menerapkan sekolah 5 hari dalam seminggu sebagaimana program Mendiknas Hanya saja penerapan sekolah 5 hari tersebut tidak berlaku umum, tapi khusus bagi sekolah yang sudah siap. Kadis Dikpora Biren, Dr. Andes Nasrul Yuliansa mengatakan hasil evaluasi dan laporan berbagai kepala sekolah untuk jenjang SD, baru 20 SD dari 228 SD di seluruh Biren yang siap memberlakukan sekolah lima hari. Sedangkan untuk jenjang SMP, penerapannya dicoba untuk 40 SMP dari 76 SMP di Biren. Kadis Dikpora mengatakan perbedaan antara sekolah lima hari dan enam hari pada dasarnya tidak signifikan. Yang berbeda cuma jam belajar lebih panjang sehingga tanggung jawab guru lebih besar dalam mengontrol para siswa usai pulang sekolah. Selain itu dalam program sekolah lima hari ini usai sekolah para siswa tidak boleh pulang tapi diwajibkan ikut mengaji dan dipantau para guru. Sementara itu lembaga pendidikan berlebor madrasah yang berada di bawah naungan Kan Kemenak Biren belum dapat memastikan kapan akan menerapkan program sekolah 5 hari. Kan Kemenak Biren Dutur Andes Zulkifli melalui Kasih Pendidikan Madrasah Azhari mengatakan jajaran Kan Kemenak belum menerapkan sekolah 5 hari karena menunggu edaran dari tingkat provinsi. Darlun warga dari beberapa kecamatan di Kabupaten Gayulues meminta pemerintah dan Gubernur Aceh memperbaiki jalan rusak dari Belang Kejeren menghubungkan Teranggun. Jalan yang rusak para ini selama ini dilintasi dan dilalui ribuan warga dari beberapa kecamatan. Jalan Belang Kejeren menghubungkan Teranggun selama ini merupakan jalan alternatif yang dilintasi warga di kecamatan Kuta Panjang, Belang Jerango, dan Tripejaya setiap hari. Dalam dua tahun terakhir, kondisi jalan provinsi mulai berlubang dan mengalami rusak parah di beberapa titik. Sebelumnya untuk memperbaiki kerusakan jalan, personel Gayulus dan Polsek Kuta Panjang bersama warga telah menimbun lubang dengan semen. Bahkan sebagian lubang jalan terpaksa ditimbun menggunakan tanah dan pasir. Sementara itu, Jamaluddin salah satu perangkat desa di Teranggun mengatakan kini jalan Belang Kejeren menghubungkan Teranggun telah kembali lancar. Lintasan itu merupakan jalan alternatif masyarakat dari empat kecamatan untuk menuju ibu kota kabupaten. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Saudara Loon Presiden Palestina Mahmud Abbas membekukan komunikasi dengan Israel terkait ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pembekuan ini dilakukan setelah Israel bersikeras memasang detektor logam di pintu masuk kompleks suci itu. Dalam pidatonya Abbas mengecam langkah keamanan baru yang diterapkan Israel yakni memasang detektor logam di pintu gerbang kompleks Haram Al-Sharif atau yang oleh penganut Yahudi disebut sebagai Temple Mount. Kompleks Haram Al-Sharif menjadi lokasi Masjid Al-Aqsa dan Bait Suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen. Lebih lanjut, Abbas menyebutkan langkah keamanan Israel itu terkesan seperti langkah keamanan untuk mengambil alih seluruh Kompleks Masjid Al-Aqsa. Tidak diketahui pasti apakah langkah pembekuan itu juga berlaku untuk koordinasi keamanan diam-diam yang selama ini dilakukan antara otoritas Palestina dengan Israel. Koordinasi itu dipandang banyak membantu mencegah konflik meluas dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan Presiden Abbas ini disampaikan setelah tiga warga Palestina tewas dan ratusan orang lainnya luka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di Yerusalem dan tepi barat pada Jumat kemarin waktu setempat. Sudarlun pemerintah Indonesia mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB menghentikan tindakan kekerasan yang telah menewaskan tiga warga Palestina. juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan Indonesia mengutuk tindakan kekerasan pihak keamanan Israel yang telah menyebabkan tiga jamaah tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Indonesia menolak segala bentuk aksi kekerasan dan pelanggaran HAM termasuk pembunuhan terhadap jamaah yang berupaya menjalankan haknya untuk melakukan ibadah di masjid. Armanata mengatakan selain Kedewan Keamanan PBB, pemerintah Indonesia juga mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk melakukan pertemuan darurat guna membahas situasi di Kompleks Al-Aqsa. Sudah lun Amerika Serikat mengakui serangan udaranya di Provinsi Helmand, Afghanistan tidak sengaja menewaskan 16 personil kepolisian Afghanistan Amerika Serikat berjanji untuk menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. Insiden salah sasaran ini terjadi di distrik Grace Helmand pada Jumat kemarin waktu setempat saat pasukan keamanan Afghanistan sedang melakukan pembersihan sebuah desa yang sebelumnya dikuasai Taliban. Sebagian besar wilayah Provinsi Helmand memang masih dikuasai Taliban. Militer Amerika Serikat menyebut insiden serangan udara yang menewaskan belasan personel kepolisian Afghanistan adalah tindakan tidak sengaja. Militer Amerika Serikat berjanji akan menyelidikinya. Namun militer Amerika Serikat tidak menyebut jumlah pasti polisi Afganistan yang tewas dalam insiden itu. Sedangkan juru bicara kepolisian Provinsi Helmand, Salam Afgan, menyebutkan 16 personil kepolisian Afghanistan tewas dalam insiden ini termasuk dua komandan. Dua polisi lainnya mengalami luka-luka.